Mitra bisnis pasca lebaran kemarin Presiden SBY mengkritik libur bursa saham yang dinilai terlalu lama, yaitu seminggu. Menurut SBY, libur berkepanjangan bisa mengganggu aktivitas ekonomi. Sebetulnya, sudah lama kalangan dunia usaha juga mengeluhkan terlalu banyaknya hari libur di Indonesia. Mulai dari libur nasional, libur keagamaan, dan belum lagi cuti bersama. Karena bagi dunia usaha, kebanyakan hari libur tentu mempengaruhi produktivitas serta bisa menambah biaya ekstra. Padahal sebagai negara berkembang, mestinya Indonesia harus bisa bekerja lebih keras lagi. Nah, untuk membahas hal ini di ujung telepon, saya sudah tersambung dengan Wakil Ketua Gabungan Pengusaha Forwarder dan Ekspedisi atau Gafeksi Jawa Timur, Ayu Rahayu Bu Ayu, bagaimana komentar Anda? Ya memang seperti itu ya k e n y a t a a n y a seperti yang digarisbawahi oleh Bapak Presiden Memang kenyatanya a n seperti itu. Belum lagi nanti misalnya sudah diputuskan misalnya cuti bersama. Misalnya kemarin berakhir sampai dengan hari Senin begitu ya. Rasanya kan nggak langsung on ya. Jadi mereka masih ada yang acara yang masih halal-halal i -halal kemana. Jadi untuk walaupun sudah d i p u t u s di n k e r i a masuk. Tapi mereka juga belum siap untuk bekerja. Jadi menurut saya ya memang itu perlu... Komitmen dan k e t i n g i n a n ya dari semua, khususnya pakar p e a k u ya baik dari birokrat maupun pelaku usaha ya, jadi dari instansi yang terkait pun, walaupun sudah diputuskan masuk begitu, tapi kenyataannya mereka juga belum cun di tempat untuk siap bekerja, begitu, bagaimana pengaruh banyaknya hari libur pada produktivitas, Bu? Pengaruhnya sangat besar ya, seharusnya. Kita、nah, sekarang ini yang efektif kan n g a k dikerjakan Senin sampai Jumat, ya lo Sabtu Minggu sudah libur, begitu ya. Dan nanti kalau ini terlalu banyak hal di libur, jadi hal-hal yang seharusnya bisa diselesaikan pada saat itu jadi ke pending semuanya. Apalagi k a l a u habis libur panjang nasional seperti misalnya Idul Fitri, begitu, sudah itu pun kan masih extend juga, begitu. Mereka tidak ada di tempat. Dengan、uh, risen masih alat-alat kemana, kemana, kan begitu. Kenyataannya dari saya lihat di beberapa, ya, memang、uh, beberapa instansi pemerintah ya khususnya, itu juga mereka pun belum siap kerja, walaupun... teruskan hari itu masuk gitu. Sangat besar f a k t n y a dari dunia usaha ini khususnya apalagi yang kaitannya dengan ekspor impor yang harusnya bisa dia bekerja bisa clear hari itu mesti ketunda dulu n u n g g u beberapa hari untuk penyelesaian karena pejabat yang berwenang saat itu tidak ada di tempat. Lalu harapannya apa nih Bu? Memang Anu ya, walaupun memang Hari libur rasional yang memutuskan, yang punya otoritas k a n pemerintah. Kalaupun sudah diputuskan, pada waktunya itu begitu diputuskan masuk, semuanya sudah tune in untuk siap bekerja. gitu. Jadi jangan lagi ada alasan nanti sudah diputuskan bekerja, tapi kenyataannya o r a n g yang bersangkutan tidak ready untuk melakukan pekerjaan itu. Kalau sudah diputuskan, sudah cukup untuk hari itu diputuskan, ya harusnya. begitu masuk mereka sudah siap bekerja bukan dengan alasan yang ini itu ini itu akhirnya mereka tetap siap n g g k bekerja ya nggak demikian Ayura Hayu dan saya Rizal Andika